Ya ayyuhalladzina muslimun. muslimin Sidang Jumat rahimakumullah. Ada banyak yang harus kita tunjukkan sebagai seorang muslim di dalam kehidupan kita. Satu di antaranya adalah Kita punya tanggung jawab Untuk Memakmurkan masjid Jumlah masjid Sangat banyak di negeri kita Dan kita punya tanggung jawab Untuk memakmurkannya Hanya orang-orang yang beriman Yang memakmurkan masjid Innamaya yamuru masajidallah Man Amana Billah Wal Akhir Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa Akal salat Dia mendirikan salat. Wa Zakat Dia tunaikan zakat. Walam dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu orang-orang yang mau, yang bisa memakmurkan masjid. Kalau begitu, memakmurkan masjid itu seperti apa? Apa yang dimaksud memakmurkan masjid? Memakmurkan masjid itu mencakup membangun masjid apabila dibutuhkan Kalau di satu masyarakat membutuhkan masjid, bangunlah masjid Dirikan masjid, meskipun sederhana, dirikan masjid Tapi kalau masjidnya sudah ada Tidak perlu lagi mendirikan masjid Masjid yang ada Dimakmurkan dalam bentuk Dipelihara bangunannya Sesudah dipelihara bangunannya Kaum muslimin Mau mendatangi masjid itu Mau mendatangi masjid Kita perlu mengoreksi diri kita Apakah kita termasuk orang-orang Yang suka, yang rajin Yang mau mendatangi masjid Kenapa? Rasulullah s.a.w. sangat menekankan kepada para sahabat Yang berarti kepada kita kaum muslimin Agar mau datang memakmurkan masjid Dulu di masa Rasulullah s.a.w. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktub Matanya buta, rumahnya cukup jauh dari masjid Kalau pergi ke masjid tidak ada orang yang menuntunnya. Rajin dia datang ke masjid. Meskipun sudah rajin datang ke masjid, ternyata dia juga mengalami kesulitan. Suatu ketika dia menemui Nabi, dia minta rukhsah. Rukhsah itu keringanan agar dia dengan kondisinya seperti itu dibolehkan salat di rumah. Nabi mungkin tidak tega. Lalu Nabi memberikan kepadanya rukhsah. Tapi sesudah Nabi memberikan rukhsah, Nabi kemudian bertanya kepadanya. Dia panggil lagi. Ketika dipanggil lagi, Nabi bertanya, "Hal tasma'un nidā' bis-salāh?" Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Naam, kata dia Ya, saya dengar itu azan Kalau begitu fa'ajib Penuhi panggilan azan Datang ke masjid Yang matanya buta, rumahnya jauh Yang nuntun tidak ada Dia tetap ditekankan untuk datang ke masjid Maka memakmurkan masjid Berarti kita mau mendatangi masjid untuk menjalankan, untuk mengikuti berbagai macam aktivitas ke masjid, aktivitas kemasyhdat dengan sebaik-baiknya. Tentu saja orang yang memakmurkan masjid dia juga mau berkorban untuk masjid, berkorban dengan tenaga. Dulu Rasulullah waktu membangun masjid Bekerja bakti Bekerja bakti Bekerja dengan fisik Rasul Sebagai orang yang lebih senior Itu tidak hanya ngatur-ngatur Tapi Rasul Mengangkat batu bata Dari tempat batu bata Itu ditumpuk Kemudian dibawa Menuju Tempat dibangunnya masjid itu Nabi terus membawa Meskipun nampak sudah lelah Ada sahabat Yang memang juga sudah lelah Maka sahabat-sahabat yang lebih muda Sudah mulai istirahat Duduk-duduk Tapi Nabi masih terus Membawanya Maka sahabat Yang muda-muda itu jadi malu Masa kita yang muda-muda Sudah istirahat Padahal Rasul Masih terus membawa Maka Sahabat itu bangun Dari tempat dulunya Kemudian Dia bilang pada Rasul Ya Rasul engkau nampak sudah lelah Istirahatlah engkau Serahkan batu itu kepada saya Biar saya yang bawa Ternyata Rasul Tidak menyerahkan batu itu Kepada sahabat yang muda Apa kata Rasul Kalau kamu Mas, kalau kamu masih mau bawa, di sana itu masih banyak batunya. Bawalah yang di sana. Yang ini biar saya yang bawa. Itu namanya berkorban dengan tenaga. Berkorban dengan waktu. Kalau kita salat sendiri di rumah cepat selesai. Tapi kalau kita pergi ke masjid, kita mesti berkorban dengan waktu yang lebih banyak. Berkorban dengan harta Berkorban dengan ilmu Berkorban dengan segala yang kita miliki Begitulah orang yang Memakmurkan masjid Maka kalau orang Sudah memakmurkan masjid Dia nanti Menjadi salah seorang Yang akan mendapatkan Naungan, perlindungan Di hari akhirat Yang pada hari itu Tidak ada naungan Kecuali cuma dari Allah Ada tujuh golongan orang Yang nanti akan dinaungi Allah Yang pada hari itu tidak ada naungan Kecuali cuma dari Allah Di dunia ini saja Kita karena terik matahari yang panas Padahal panasnya Tidak seberapa panas Kita membutuhkan perlindungan Ada orang Naik motor Lampu merah Menyala Masih cukup jauh dia jaraknya dengan lampu merah Biasanya yang naik motor suka selap-selip Agar dia bisa mencapai posisi paling depan Tapi karena jalanannya memang macet Antrian cukup panjang Maka dia berhenti Enggak selap-selip padahal masih mungkin dia selap-selip Dia berhenti di bawah pohon Kenapa? Dia ingin mendapatkan perlindungan Panasnya mungkin sekitar 30 derajat di Jakarta Tetapi orang ini butuh perlindungan Dia berteduh di bawah pohon Bagaimana nanti di hari kiamat? Luar biasa panasnya Ada orang berkeringat karena kepanasan Keringatnya membanjir sampai mata kaki Ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, sampai paha, sampai perut, sampai dada Sampai leher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya Ada yang hitam-kelam Sehingga pada waktu itu sangat dibutuhkan yang namanya perlindungan Nah satu diantara orang yang akan dilindungi oleh Allah adalah Warajulun kalbuhu Bil wa bilmasjid Iza khoroja minhu hatta yahudah ilaih Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ketika dia keluar, sampai dia kembali lagi. Baru dia keluar dari masjid. Dia sudah berniat mau kembali lagi ke masjid. Begitulah orang yang memakmurkan masjid. Barakallahu li walakum fil quranil harim. وَأَنِ اهْدِ يَاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلَ هَذَا فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ الْغَفُورَ الرَّحِيمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَنَسْتَعِينُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسل مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما الصلاة مع شعوب muslimin صبح jumat رحمكم الله Salah satu bentuk pemakmuran masjid Kita menunaikan ibadah Jumat pada hari ini dan setiap hari Jumat Seorang Muslim, laki-laki sangat ditekankan untuk beribadah Jumat ini dengan sebaik-baiknya Ada yang ingin saya ingatkan kembali Yang pertama Kalau ibadah Jumat Kita sebenarnya Jangan sampai terlambat datang Kapan orang Dibilang terlambat datang Kalau dia Baru datang padahal Khotib sudah naik mimbar Maka kalau kita datang Sesudah Khotib naik mimbar Sudah Assalamualaikum Itu namanya kita terlambat Kalau terlambat digambarkan dalam hadis Malaikat itu kalau hari Jumat berdiri di pintu-pintu masjid Siapa yang masuk dicatat, dicatat, dicatat Sesuai dengan tingkatan pahala Kalau datang jam 11 dicatat Seperti orang berkorban dengan unta, datang 11:15 seperti orang berkurban dengan sapi setengah 12 seperti orang berkurban dengan kambing 11:45 seperti orang berkurban dengan ayam 5 menit 3 menit menjelang hatib naik mimbar dia baru datang dicatat seperti orang berkurban dengan telur tetapi kalau hatib sudah naik mimbar malaikat itu tutup buku Dia tidak lagi mencatat siapa yang datang Sesudah itu Mari kita koreksi Sekali lagi mari kita koreksi Sudah berapa lama kita ikut ibadah Jumat Bisa jadi kita tidak dicatat Tidak ada catatannya di buku malaikat Kenapa? Baru datang sesudah hatim naik wibar Kalau ibarat orang naik pesawat Itu sudah ketinggalan Pintu pesawat sudah ditutup. Itu satu contoh. Hari ini dan saya sudah berkali-kali ibadah Jumat di sini menjadi hantib di sini dan dimana-mana jamaah kita termasuk jamaah yang belum disiplin hadirnya karena belum datang 100 Pada saat khatib naik mimbar. Yang kedua Dalam Ibadah Jum'at Mendengarkan khutbah seperti ini Kita sebagai seorang jamaah Tidak boleh Berkata Sepatah kata pun Kepada kawan kita Saya memperhatikan Jamaah kita di sini padahal bukan anak-anak. Jamaah kita di sini bukan anak SD, bukan anak SMP. Tapi saat mendengarkan khutbah ada yang bercanda dengan kawannya. Saya melihat ada yang berbicara dengan yang sebelahnya. Padahal sering diingatkan Dalam satu hadis, Rasul mengatakan Apabila kamu berkata pada kawanmu, diamlah Padahal maksudnya baik itu dia ngomong, diamlah Maksudnya apa? Menegur orang yang sedang bicara Menegur saja tidak boleh Padahal khatib imam sedang berutbah sia-sia. Ibadah Jumatnya jadi sia-sia, tidak ada nilainya. Ini perlu saya ingatkan kembali sebagai khatib agar kita menunjukkan bahwa kita ini seorang muslim yang sudah dewasa, yang sudah mengerti seharusnya terhadap ketentuan agama. Anak SMP Masih bisa dimaklumi karena dia belum ngerti Anak SD apalagi Tapi seorang karyawan Seperti anak SD Nah ini sesuatu yang harus kita koreksi Mudah-mudahan ini peringatan Buat kita semua Agar kita bisa menjalankan ibadah Jumat Dengan sebaik-baiknya di masa-masa yang akan datang Jangan sampai ibadah kita ini menjadi sia-sia di hadapan Allah dan Rasulnya Amin ya rabbal alamin. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم فخر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصرنا نصرتي واذل من خذل المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هادنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وَإِذَا أَزِلُوا الْقُرْبَ وَيَتَّخَذُ الْفَحْشَ يُرْفُنَكَ الْوَرْدَ يَعِظُكُمْ رَاعٍ لَكُمْ تَذَكَّرُوا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ